Sama kayak para sahabat dulu dalam uh, perjalanan umroh Pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah Gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatih Tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaibiyah Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian yang isi perjanjiannya, poin-poinnya Kayaknya ngerugiin umat Islam banget Tapi kan Allah punya rencana Dan rencana Allah pasti yang terbaik Daripada rencana kita Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela Kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita Kita sih yakin Ah ini adalah kodalullah, keinginan Allah Tapi bikin kita Yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah po Pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan kebaikannya jadi uh, bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu Kita yakin kepada Allah Terus jadi ritual Nah ini belajar matematikanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah yang terjadi dalam Perjanjian Hudaibiyah Terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya Maryam gak pengen punya anak Tanpa suami Kalaupun harus punya anak Nikah dulu Tapi Allah punya rencana lain Rencana manusia punya anak setelah nikah Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah ber beri dia anak tanpa laki-laki. Tanpa suami. Kenapa? Tidak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena tidak ada yang pantas buat dia. Akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh, sehingga enggak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma beda daerah, ya udah di akhirat nikahnya. Husnazannya, <laughs> May. Mungkin di atas ini enggak ada yang pantas jadi imamnya, soalnya terlalu salehah. Jadi jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimamin dia, hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus guru tahsin lagi tuh. Saya baru belajar pratahsin masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin. Karena dia terlalu keren, Akhirnya gak ada yang pantas buat dia nih Mariam kayak gitu banget Karena terlalu keren, terlalu soleh Sampai ulama aja ragu Mariam ini nabi atau bukan gitu Sehingga ada dua pendapat ulama Sebagian bilang Mariam bukan nabi orang soleh Tapi ada ulama yang bilang Mariam itu emang nabi, satu-satunya nabi Dari cewek Satu dari empat perempuan Yang sempurna dan diantara empat itu Kayaknya menurut sebagian ulama Mariam nomor satu tuh Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil datang cowok keren, baju putih, jubah putih. Uh, auranya tuh luar biasa, pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awudz. Inni a'uudzu birrahmaani minkaa ing kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren, malah berlin, berlindung, bukan bersyukur. Coba. Duh, keren banget ya. Astaghfirullah, A'udzubillah. Gitu kan ya? Nih, Mariam nih. Duh, ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru A'udzubillah. Dari awal A'udzubillah. Kenapa ada pasangan di sebelah? <laughs> ada istrinya. Nah, Mariam langsung. Tawuz inni A'udzubillah. Minka inkun tatakiyah. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, in nama anak Rasulul Robbiq, liah habalaki gula Jangan takut Mariam, aku itu utusan Tuhanmu, artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Mariam, anaya ku duli gula, gimana saya akan punya anak walam yam sesni Bascharun? Gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah. Walam aku dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki artinya berbuat dosa. Anaya aku nuliulam. Gimana caranya saya punya anak? Kata Jibril. Kata Likiqo Larabuki. Hua alayyahayin. Itu sudah kehendak Allah, kehendak Allah. Dan itu hayin, mudah banget buat Allah Swt. Sepele bangetlah buat Allah. Fahamalah tiba-tiba Maryam hamil. Fanta badat bihi maka anang karena Maryam malu ketahuan hamilnya akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil kosia Akso. aksol aksol itu artinya tempat yang jauh masjidil aksol disebut al aksol karena dia jauh dari masjidil haram kalau Madinah kan dekat masjid yang paling mulia kan ada tiga itu ya Mekah Madinah Palestina nah dia disebut aksol karena tempatnya jauh Makanan kosiya Tempat yang sangat jauh Terpencil, tidak ada siapa-siapa Fanta badat bihi makanan kosiya Faajah Ahal makhadu Tiba-tiba dia sudah harus ngelahirin Setelah sekian bulan, mungkin sembilan bulan Dia bersandar di sebuah pohon Kemudian dia berkata Ya laytani mitu qabla hadha Wakuntuna siam man siya Dia uh, Apa ya Kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu. Ya laitani mittu qabla hada aduhai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini. Maryam itu kan pemalu banget. Mahkota pem, uh, sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan enggak hamil enggak punya suami itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia enggak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa viral Bani Israel tadi? Maryam hamil di luar nikah viral semua orang ngomongin mana mana Maryam mana Maryam terus rumahnya tu dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel dasar Maryam Ngaku-ngakunya suci sok suci segala macam sehingga Maryam bilang ya laytani mitu kablah ada aduh hasananya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya walam apa uh, sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun sedih berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah ada penolakan dan itu manusiawi. Maria menolak, begitu juga sahabat Muhajirin wa inna fariqakum minkum lafa apalakarihun. Aminhum lakarihun. Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, enggak suka. Emangnya kita mau nerima musibah pasti kita nolak kan secara uh, spontan, fitrah manusiawi nolak. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku sehingga enggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi enggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam Maryam Maryam. Masal buka Instagram yang muncul duluan di di home tuh Maryam viral banget, semua orang ngomongin Mariam sehingga Mariam bayangin, semua orang ngomongin kita, se-Indonesia karena emang sebelumnya kan Mariam memang selebgram banget kan semua orang pengen nge-following Mariam jangankan yang cewek-cewek yang cowok juga pengen nge-following Mariam cuman gak ada yang pantas semuanya kagum sama Mariam, respect tiba-tiba berubah, kalau gak naik jatuh kan gak berasa nih kita gak naik jatuh, paling keselio dikit tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh kan lebih sakit nih Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi, saking tingginya sampai Nabi menyebut dia satu diantara empat yang sempurna di muka bumi. Enggak ada perempuan yang sempurna kecuali empat itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam, pengen punya istri kayak Maryam, pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa, kalau benci wah noraknya juga luar biasa tuh Bani Israel. Berlebihan gitu Kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan kan dulu Mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan Namanya Uzair Namanya U Uzair Disebut sebagai anak Tuhan Kemudian juga Isa juga gitu Bani Israel tuh luar biasa kalau suka Kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelek-jelekin Kayak mereka ngejelek-jelekin Musa, Harun Kalau Harun gak terlalu sih Musa Eeeh uh, Kayak mereka ngejela-jelaken nabi eh, malaikat apa Mikail eh, malaikat Jibril kan Bani saya paling nggak suka sama Jibril ya jadi nggak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh nggak ada, atau-tau nama anaknya Michael karena mereka seneng banget sama Mikail nggak suka sama Jibril kenapa Jibril tuh kalau turun pasti bawa perintah wahyu kan ah Jibril mah hehehe bawa perintah wahyu gitu. Bawel Jebel menurut mereka. Kalau Mikail keren, bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa? Sehingga mereka senangnya mah Mikail. Dibikinlah film eh uh, Jin versus Gabriel. Malah enggak yang baik itu waktu itu Jin. Kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh. Itu memang uh, dari dulu kayak gitu. Nah, Maryam naik tinggi, dipuja-puja semua orang. Maryam kalau ketemu Maryam, fall back dong, fall back dong gitu-gitu pada. Wah, pokoknya heboh aja sama Maryam. Tiba-tiba ada kasus Mariam kan jatuhnya dalam banget Sehingga Mariam tuh gak, gak siap rasanya Bukan karena dia sombong dan senang dipuja Tapi memang dia orang yang selama ini gak melakukan kesalahan apapun Tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget kita aja dituduh macam-macam, mudahlah sedih kan? Apalagi Aisyah sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Maryam terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Maryam banyak banget ada versi gosip dia melakukannya dengan rahib. Ada gosip melakukannya sesama murid di Al akso Ada gosip Melakukan dengan Zakaria. Banyak gosip. Berat banget buat Maryam sehingga Maryam mengatakan Ya lai tanim itu kau belah ada wakuntu nasian mansia. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya dulu aku gak bikin akun Instagram, pasti gak akan jadi apa-apa gitu. Nyesel udah punya ha? akun. Udah gitu banyak lagi yang ngomongin. Akhirnya turun ayat. Turun lagi Jibril. Turun malaikat. Fana daha min tahtiha alla tahzani. Kod ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu. Ya Maryam, La tahzani. Kalau Abu Bakar, La tahzani. Kalau Maryam, La tahzani. Dua orang yang disebutkan kalimat La tahzani di dalam Al-Quran. La tahzani, Inna Allah ama Siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, La tahzani, Kod ja'ala robbu kita takisariya. Jangan sedih, Wahai Maryam, Tidak usah khawatir. Allah sudah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya, Allah yang akan merawat kamu, Allah yang akan ngebelain kamu, Allah yang akan deketin kamu, Allah bersama kamu, wahai Mariam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak uh, bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan, hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam suatu uh, situasi yang sulit Yang sampai bikin kita kehabisan ide nih Gimana cara keluar dari situasi ini Itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan Masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Allah pengen nolong sendiri Dan pertolongan Allah itu ajaib Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi Yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan Walaupun belum pasti bisa Berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong kesifulan, minta tolong kesifulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Itulah perang Badar, itulah perang Azab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang nggak pernah kita bayangkan. Yang kita awalnya pasti nolak secara spontan berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen mentrek kita langsung sendiri, enggak mau pakai yang lain. Kat jalal rabbuki tahta Allah sendiri yang akan memunculkan mata air di bawah kakimu wahai Maria Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang habis uang Ayub untuk biaya dokter tapi enggak sembuh. Kenapa? Allah enggak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah gak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita Reunion Stalking Instagram Salah ngambil kebab Pokoknya yang kebayang sama kita itu gak akan Kenapa Allah pengen ngasih kita Cara yang cuma Allah sendiri yang tahu Dan itu surprise Dan itu istimewa banget Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri dan ini yang bikin kita terus berharap berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngelihat di bawah kakinya sama Isa sudah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah, Wahuzi ilaiki bejda'in nakhlah. Tu Ya Maryam, Goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu Kan dia tadi bersandar di pohon kurma Pas melahirin Terus disuruh goyangin tuh pohon kurma Saya pernah bilang Bayangin gimana seorang perempuan yang baru melahirin Yang lagi lemah disuruh goyangin pohon Kurma Pohon kurma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih Lebih besar daripada diameter pohon kelapa Bayangin, ngegoyang pohon kurma sebesar ini Seorang perempuan Goyang gak tuh pohon Gak ya bakal laki-laki aja gak goyang Apalagi sendiri Sepuluh orang laki-laki aja ngegoyang pohon kurma segede ini Belum tentu goyang Goyang aja enggak, apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua aja tuh masih mending Ini yang muda jatuhnya tuh, berarti kan goyangnya lumayan tuh Berapa skala ritar ya Yang muda jatuhnya Rutoban, jani ya bukan Kurma yang tamar, yang udah tua Yang udah emang dihembus juga pakai angin, jatuh enggak? Wah huzzi. goyangkan pohon kurma itu Ya Mariam, apakah Mariam berpikir Allah, kalau ngasih perintah Yang logis deh, enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma Dan saya baru ngelahir masa disuruh goyang, enggak Logika-logika kayak gini Pertanyaan-pertanyaan kayak gini Enggak muncul dari orang yang Udah pasrah banget sama Allah, yakin Kalau Allah yang perintahkan, lakukan aja deh Gak usah tanya gimana nanti hasilnya, itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin, disebut dengan ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiarnya enggak nyambung dengan hasil, tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon baru digoyang dikit udah langsung berguncang. Uh, tusakit alaiki, jatuhlah berja, bukan jatuh, berjatuhanlah. Berarti banyak nih. Berjatuhanlah untukmu rutoban janiyah, buah-buah kurma yang masih muda tapi manis artinya apa, hasilnya Allah yang pilih, kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh Allah yang menentukan hasil tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong, walaupun gak mungkin akan terguncang ini iman, belajar iman, Allah yang suruh ya, sudah saya lakukan Allah suruh ikhtiar ya, saya ikhtiar Allah suruh berobat ya, saya berobat, tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya Akhirnya rutoban jania berjatuhan. Kata Allah. fakuli wasyrobi wa Makanlah Maryam. Minumlah Maryam. Dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi. Nabi komen setelah baca ayat ini. Nabi komen. Komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan sejarah. Diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda Cuma satu yang mirip dengan manusia jenis tanahnya korma Sehingga salah satu yang cepat merecovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah Makan rutoban jani ya Korma yang, uh, apa, yang muda tapi manis Jangan dikasih ke bayinya ya Keselek bahaya Kasih ke ibunya Kalau ke bayinya tamar korma yang udah tua Terus dikunyah sama bapaknya Dengan syarat bapaknya udah gosok gigi Jangan habis makan bala-bala cengkeh makan kurma ngasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang yang muda dan itu cepat merecoveri uh, seorang perempuan. Kata Nabi di situ ada obat dari uh, apa penyakit. Intinya teman-teman, kayak gitu ternyata cara Allah, ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin balik lagi ke surah Al-Anfal dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka enggak pernah ngebayangin. dan secara secara spontan karihun menolak maka Allah subhanahu wa taala menyampaikan kenapa Allah memilih itu karena kata Allah tujuan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil harta tetapi untuk menunjukkan mana yang benar mana yang batil ya sudahlah daripada menentang Allah sami ina watona ikut walaupun sebetulnya hatinya masih karihun nggak rela gitu ikutlah pilihan Allah dan Rasul mereka pun ganti rute dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal berapa pasukannya segala macam bermalam di sebuah tempat di daerah situ. Malamnya Nabi itu nggak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristiqoasa. Jadi istiqoasa itu teman-teman salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa istiqoasa artinya doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua gak tidur. Yang lain pada tidur kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur. Besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau ke pe perang. Tidur, wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur. Tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya. Walaupun susah tidurnya aja. Pokoknya kalau mau akad gak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja. Saya terima, saya terima. Kok nanti takut salah saya tolak kan? Bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah, malamnya pada tidur. Kecuali dua orang. Rasul sama Abu Bakar. Selalu berdua orang ini nih. Pokoknya solmed banget. Direkam solmednya di Al-Quran. Rasul beristihwasa doa yang sangat uh, khusyuk berharap banget panjang lagi doanya sepanjang malam sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu enggak gini, tapi gini. Pernah enggak doa gini? Nah, makanya masih sendiri ya. Coba istighwasah, ya Allah. Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang, apalagi gini santai. Sesekali doa oh Allah. Ternyata belum naik lagi sampai, sampai. mungkin. Dan itu ada sunnahnya, Nabi berdoa dengan Kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan Kadang tidak mengangkat tangan Kayak doa sehari-hari misalnya mengangkat tangan kan ya Kayak mau makan misalnya Bismillahirrahmanirrahim ma ya. Eh Allahumma barik lana gitu ya Kan gak harus mengangkat tangan Sariway ini Nah, udah Kadang Nabi doanya gini Nelunjuk, bukan merintah Allah Ya Allah kasih lo ya, enggak Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda Makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita Dengan persepsi kita Terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab itu kalau gini bukan merintah Gini itu artinya Cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya Jadi kalau ya Allah Itu maksudnya engkau doang yang saya harapin Iya karena budwa iya karena setain gitu Bukan ya Allah pokoknya harus ya Harus ya? Bukan kalau kita pakai dengan logika kita kan Kok doa sih gak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan Kalau ke Allah sopan Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini Gini juga ada beberapa level Ada yang gini, gini, gini sampai ke paling atas Biasanya yang paling atas itu bab jodoh sih Kalau bab kuliah masih gini kerja Giliran jodoh paling tinggi Apalagi kalau udah jodohnya Balikan sama mantan Itu kayaknya naik kursi tinggi lagi jadi malam itu Nabi beristirahasa sampai sel beliau jatuh nangis janggut beliau basah dengan air mata nangis panjang malam ya Allah jika besok kami kalah perang terbunuh semua mungkin di muka bumi ini enggak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah Ubahkan ng ngambil uh, apa Ridha, shalnya Rasul ditaruh lagi uh, apa cukup bagimu ya Rasulullah cukup cukup cukup ya Rasulullah Allah udah mendengar Allah udah mendengar ubahkan menenangkan Rasul tapi Rasulullah terus saja gitu kayak nah, kita lagi doa kata teman udah udah udah Allah udah mendengar <tuk> taruh doa <dulu. tuk> kalau kita main gitu ya nah tapi jangan dibayangin gitu Rasulullah pasti khusyuk banget nggak kayak kita udah selesai berdoa pagi-pagi sahabat riuh. Innalillah, innalillah gitu. Kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya? Siapa yang meninggal? Enggak, innalillah itu musibah, enggak harus selalu orang meninggal Ya Rasulullah, ya Rasulullah maafkan kami Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan Sehingga semua pada mimpi basah Maaf Tapi kayak gitu emang sejarahnya Bukan semua Sebagian besarnya mimpi basah Sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci Tapi enggak ada air untuk-untuk aja kurang, apalagi untuk mandi Dan mandi jurum kan harus semuanya Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh Dalam keadaan tidak suci, ini kayak pertanda buruk gitu Dan mereka merasa makin mentalnya makin drop Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka Turun air hujan Malam itu hujan turun, hujannya hujan lokal lagi Camp kaum muslimin hujan, camp orang kafir gak? Eh hujan, nyebrang-nyebrang Eh hujan, gak Yang mana di Indonesia gitu di camp kaum muslimin hu, hujan Di campnya orang kafir enggak hujan Akhirnya pada mandi Alhamdulillah Allah, Itu nanti ada ayatnya setelah itu Coba nanti baca lagi halaman kedua Ketika ada adegan hujan segala macam Itu e, ceritanya kayak gitu Akhirnya makin mantap Alhamdulillah bisa mandi, wudu, minum Baru mereka yakin bahwa ini adalah Benar-benar perintah Allah Nah hidup kita itu kalau kita ngejalanin Hal-hal kayak gini Kita bakalan kayak e, lagi jalan bareng Allah Sehingga nanti kita akan banyak melihat Keajaiban-keajaiban Allah Kalau kita gak pernah masuk dalam situasi ini Kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang Gak pernah jalan bareng Kita kayak kenal seseorang Tapi kata teman kita Cuma lihat postingannya doang Tapi gak pernah jalan bareng Jadi gak, gak kenal dekat gitu Dan gak akan dapat feel Begitu juga kita kenal Allah Kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal Wajar, nyaman Berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya Cenah Gak pernah ngalamin sendiri Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini Berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng Yuk jalan bareng saya Siap ya Allah Hah? Banyak kejutan-kejutan Banyak yang bikin kita kaget Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya Dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa Ditunjukin justru dalam kesulitan Kalau dalam normal gak luar biasa namanya Kayak kita sama teman kita dia ngasih kita hadiah Atau pinjam duit e, 100 ribu Pas kita lagi awal bulan Kan biasa aja ya Coba kalau dia pinjemin duit 50 ribu pas akhir bulan Kan luar biasa kan Jadi makin Allah Makin kita sulit Allah tunjukin kekuasaannya di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah Emang Allah bikin skenario nya kayak gitu Sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan di sama Allah dalam suatu keadaan yang kita gak siap, yang kita nolak, yang kita berontak tapi di sisi yang lain kita yakin ini ketentuan Allah, belajar meyakini oh Allah lagi ngajak saya jalan nih Allah lagi ngajak saya jalan biar lebih kenal sama Allah biar Allah menunjukin langsung satu, kedua niatin juga oh Allah pengen memperlakukan saya Khusus, gak mau pakai yang lain Berdua aja, biar Allah yang menolong saya Karena udah gak bisa ngarap siapa-siapa Akhirnya kaum muslimin pun Melakukan peperangan Badar duel dulu nih Jadi ada kayak tarung dulu Tiga orang dari kaum muslimin, tiga orang dari orang kafir Tarung, salah satunya jagoannya nabi Kesayangan dan kegebanggaan nabi banget Anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib Ali, maju, maju tar -tar. Kalah musuh, terkapar, tiga-tiganya mati Kaum muslimin bertakbir, ahadun ahad Yel-yel yang dipakai oleh Bilal Dulu di Mekah dipakai oleh kaum muslimin Menanglah perang badar Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa Kaum muslimin ditolong oleh Makhluk yang turun dari Langit berbondong-bondong Terbang menyambar dengan pakai Ikat kepala berwarna hijau Malaikat Jadi ada khusus malaikat Yang tugasnya sebagai malaikat militer Ini malaikat angkatan udara nih Malaikat mili militer. Kalau yang tadi kan di Mariam angkatan dah, angkatan darat, jadi ngasih korma segala macam. Ini angkatan udara, nyambar dari atas. Bayangin, kaum muslimin lagi perang, tiba-tiba serangan, udah udara kan luar biasa tuh. Dan ini pertolongannya munculnya, kenapa? Karena kaum muslimin memilih pilihan Allah, menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu, Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban. Belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu Kalau enggak, kita enggak akan pernah melihat keajaiban dan kebesaran Allah Tiba-tiba datang malaikat, nyamber Terus pergi lagi, nyamber lagi Itu berbondong-bondong tuh Ribuan malaikat Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat Sebetulnya satu malaikat juga yang ngehembus kan, habis tuh orang kafirnya Ngapain ya, sih orang-orang, huh, habis kan ya Gampang kan buat malaikat, kenapa sampai ribuan kata Allah alasannya untuk, bukan untuk menghancurkan orang kafir, alasannya untuk meneguhkan orang beriman. Jadi Allah kirim banyak tujuannya untuk meneguhkan orang beriman sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat, tapi malaikat tuh nolongin kita. Terutama nolongin teman-teman yang masih jihad fisabilillah. Itu Allah malaikat dekat banget sama mereka. Saya udah enggak tega nyebutnya. Udah lama kan saya enggak menggunakan kata itu ya? Enggak tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian, malaikat itu kalian enggak sendiri, ada malaikat di sebelah. Malaikat juga kasihan sama kita. Kita aja yang enggak ngeli, ngelihat. Eh, ada malaikat. Kenapa di sini saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu? Oh ya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Ada hadisnya ustad Gak ada sih Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk nolong orang-orang yang sabar Status sabar kan bisa status masalah tadi Bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka Ngedoain mereka Berselawat untuk mereka Memberikan naungan rahmat untuk mereka Pokoknya banyak tuh Apalagi para sahabat Yang tadi mau memilih pilihan Allah Walaupun awalnya nolak Karihun Karena udah milih pilihan Allah, Allah berikan Pertolongan yang luar biasa Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri Bisa jadi dua-duanya gak dapat Abu Jahal gak dapat, Abu Sufyan gak dapat Gak dapat apa-apa Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah Itulah hidup Makanya teman-teman Kalau pas kita dapat satu musibah Atau satu masalah Satu ujian Kehilangan sesuatu Itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik, gimana caranya berhusnuzon kepada Allah? Karena kata Allah, karena indah zani abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik, itu Allah berarti kayak gitu, kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunakan kesempatan itu untuk bersusun? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung persangka hambaku kepada aku. Pas ada musibah kehilangan sesuatu. Oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan sudah lama saya pakai ini. Sudah 2 tahun, 3 tahun. Pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah itu sama kita. Terus kenapa kita tidak mau berprasangka baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah kehilangan sesuatu Bilang, ah, apa lagi maunya Allah Kayaknya Allah gak senang dengan saya taubat nih Maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkain. Makanya, kalau kita dapat musibah, ujian Itu berarti kita dikasih kesempatan untuk Memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan Kalau gak dikasih itu Berarti kita gak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih Kayak gitu aja terus Apapun musibahnya Termasuk yang tadi Gagal dalam hubungan Diputusin atau ditolak Kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh Lebih pantas, baru bareng dengan kita Coba kalau gak dibuat lebih soleh Udah langsung jadian, kan bisa bahaya juga buat kita Stres juga kan mikirnya ya? Makanya Nabi mengatakan Sebaik-baik perhiasan Adalah istri yang soleha itu benar-benar menyenangkan hati. Uh, kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuman istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya bukan bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik. Yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu nggak pernah nyetel TV. Kenapa uh, papa nggak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Iya Yang lama nonton TV, pasti ini nggak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, ngelihat istri lalu lalang gitu. Pak TV-nya ke disitu ngapain ke sana kesana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, hehehe. <laughs> Pernah nggak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong nggak ada orangnya ya? Nanti kalau udah ada, gitu tuh. Makanya saya jarang nonton TV. Eh. Sering nonton Youtube soalnya. Nah ini ya teman-teman. Jadi kita berprasangka begitu dikasih musibah. Oh berarti Allah pengen ngasih yang lebih baik. Yang terbaik deh yang kita prasangkain. Karena Allah akan kayak gitu banget. Inilah rahasia matematika Allah. yang Allah berlakukan kepada ahlu badar. Ya Allah berlakukan kepada... Para sahabat yang berjanjian Hudaibiyah Bayatul Ridwan Ya Allah berlakukan kepada Siti Hajar, Maryam, Dan banyak lagi kisah-kisah Yang benar, yang disebutkan di dalam Al-Quran Mudah-mudahan nambah yakin kita Kita bukan minta musibah Tapi emang itu fitrah kehidupan manusia Udah kayak gitu sunatullah Semua yang hidup pasti dikasih ujian Jangankan orang biasa Jangankan orang beriman, orang biasa aja dikasih ujian Apalagi beriman, beriman itu pasti Dikasih ujian sama Allah, cuman Karena ujian itulah Allah memperlakukannya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi siapa orang yang paling istimewa di mata Allah yang paling banyak diuji? Jadi jangan pede dulu bahwa kita lebih istimewa di mata Allah gara-gara kita ibadahnya lebih bagus dari teman kita. Bisa jadi teman kita gak tahajud. Bukan berarti gak perlu tahajud ya Tahajud keren, bagus, luar biasa Tapi ini kalau kita ke orang lain gitu Misalnya kita udah tahajud Misalnya kita udah ta'lim Misalnya kita udah tilawah Misalnya kita udah sedekah Misalnya, misalnya, misalnya Terus kita ngerasa kayak Lebih baik dari orang lain, jangan Karena bisa jadi ibadah teman kita Diam doang tuh Ngapain? Sabar menghadapi ujian Itulah ibadahnya Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah itu Orang yang sedang sakit di rumah sakit Atau di rumahnya Yang gak bisa berobat bertahun-tahun Pas kita lihat ke dia Dia mah memang ibadahnya gak ada hasyat kayak kita Gak pernah ikut talim Tilawannya sedikit-sedikit Paling juga yang dia hafal aja Karena udah gak bisa baca saking sakitnya Tapi ibadahnya itu 24 jam sehari Lewat apa? Sabar menghadapi ujian sakit Berarti bisa jadi Teman kita yang baru diputusin itu lebih mulia daripada kita Yang baru jadian Jadi jangan ngeledekin ya Jangan suka membulilah Karena yang dibuli itu bisa jadi Lebih mulia daripada yang membu membuli Astagfirullahaladzim ya. Itulah teman-teman Kajian tentang matematika Allah Mudah-mudahan kita mengerti e, Maksud mengerti di sini Meyakini e, Bisa bertambah yakin sama Allah Dan bisa diterapin Tadi kalau dikasih ujian, berarti kita punya kesempatan berprasangka baik supaya kita dapat apa yang kita prasangkakan. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen ngajak kita jalan berdua nih. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen memperlakukan kita secara khusus. Nggak mau yang lain uh, bantu kita, pengen Allah doang yang bantu.